Salam sejahtera, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kini kita akan memikirkan tentang rencana Allah yang tak pernah gagal. Saudara dalam Matius dalam Matius pasal 19 ayat 23 sampai 26. Matius 19 ayat 23 sampai 26 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gembira lah, sangat gempar lah mereka dan berkata jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Sesuatu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi menarik bagi kita memikirkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab Bagaimana sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, bagaimana satu nilai tinggi yang dikerjakan yang menjadi satu ukuran dalam kehidupan kita apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menarik untuk memikirkan betapa rencana Allah memang tidak pernah gagal Ini fakta dulu Nah, kalau kita mengatakan rencana Allah tidak pernah gagal Mengapa? Karena pertama Allah adalah Allah Allah adalah Allah yang sempurna, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti, Allah yang maha kuasa dan seterus segala kemahaan Ada pada dia Karena dia Allah yang maha, mana mungkin dia gagal pada dirinya mana mungkin apa yang direncanakannya tidak bisa dilakukannya? Karena dia Allah. Nah karena itu memang seringkali sebetulnya orang-orang Kristen bersifat ambivalen, atau bersifat ambigu, atau bersifat mendua begitu. Karena di satu pihak percaya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, tapi di lain pihak mulai merasa kok Allah tidak tolong saya. Ya, Ini menjadi satu masalah yang serius bukan? Karena kita sering kali merasa kecewa dalam hidup kita tidak ditolong Tuhan. Nah kita sudah membicarakan bagaimana paradoks dalam pemberianan Allah. Kita sering kali lupa kalau kita pikir kita punya masalah Allah tidak tolong kita. Padahal kalau kita mau jujur banyak sekali orang di dalam sebuah situasi atau kondisi yang mereka alami seakan-akan mereka ditinggalkan Tuhan, tetapi sejatinya mereka sedang dibentuk oleh Tuhan. Nah jadi ini menjadi satu hal yang penting dalam diri kita dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan mau, tidak lari daripada apa yang Tuhan tetapkan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, suara-suara yang kekasih, ini menjadi bagian yang serius, menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan di dalam kesaharian kehidupan kita. Bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak bisa lagi hidup semau-mau kita, hidup semena-mena begitu ya, kita lakukan apa yang kita mahu saja, tetapi bagaimana kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. saudara saudaraku yang kekasih ini jadi pergumulan serius dalam hidup setiap orang percaya. Apa yang harus kita lakukan di dalam kesaharian kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Ini bagian yang pertama. Sehingga ini menjadi satu hal yang menjadi penting untuk kita pahami Allah tidak pernah gagal Karena yang ada adalah kita tidak memahami apa yang Allah lakukan Bahkan dalam apa yang kita bilang gagal kemudian hari baru kita tahu ternyata itu benar Jadi Allah tidak mungkin gagal karena apa? Dia Allah yang sempurna, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang luar biasa ya Nah di dalam pemahaman seperti ini makanya kita mesti mengenal dulu Allah yang kita sembah itu persis seperti orang bilang Allah itu bisa kita bisa bernegosiasi dengan Allah. Allah bisa berubah begitu ya. Mau putuskan apa jadi apa. Saya tidak tahu manusia sudah sehebat apa. Sampai begitu kurang ajaran manusia bisa berdiri. Sama tinggi duduk sama rendah dengan Allah lalu bernegosiasi dan Allah harus berubah. Lalu ini iman. Iman apapun. Nah, Allah itu Allah yang seperti apa. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin konsep dewa-dewa ataupun konsep-konsep orang-orang. Yang kemudian berpikir dewa itu bisa disembah lalu berubah Kemudian jadi baik atau jadi jahat Begitu ya Dalam karakternya ya Atau dia ngasih apa gak ngasih Ini jadi ironis Jangan kaitkan kita berdoa memohon pada Tuhan Maka Yesus berkata bukan kehendakku kehendakmu yang jadi Tapi orang sekarang lain Bukan kehendakmu tapi kehendakku yang jadi Jadi Tuhan harus berubah Jahat ya Tapi pernahkah orang mengerti itu jahat? Tidak semua orang senang itu ini menjadi kengerian-kengerian dimana kemudian terjadi penistaan terhadap kemahakuasaan Allah atau memang tidak tahu, tidak kenal. Sehingga lucu sekali sebetulnya manusia itu bicara. Allah sempurna, Allah hebat, Allah perkasa. Tapi bisa dirubah-rubah. Aneh kan? Kalau Allah sempurna bagaimana dia bisa berubah? Kalau dia mahakuasa, bagaimana dia bisa berubah? Karena kita yang manusia biasa ini. Hebat sekali. Entah seberapa hebat pun imanmu. Ya. Nah karena itu logika pertama kita, Allah tidak mungkin gagal dalam rencananya karena Allah adalah Allah yang sempurna. Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Sehingga pemikiran-pemikiran serius seperti ini harus ditumbuh kembangkan, harus dijadikan semangat pada diri kita. Oleh karena itulah memahami rencana Allah menjadi amat sangat penting untuk mengenal Allah yang berencana itu. Allah yang sempurna, Allah yang kuasa, Allah yang luar biasa itu. Jadi kita mesti pahami itu dulu. Jangan membuat Allah seperti diri kita Kalau kita ngomong sama Papa kita Papa kita mungkin tadinya mau ajak kita ke satu tempat Lalu kita negosiasinya pindah ke lain tempat Itu Papa kita Papa kita bukan sempurna Papa kita bukan maha kuasa Tapi kadang-kadang orang bilang Tuhan itu kan seperti ayah kita Seperti bapa kita di rumah ya, Yang tidak mungkin memberi kita ular Kalau kita minta roti Ya pada aspek itu untuk mengatakan kepedulian Allah tetapi dalam hakikat kemahaan ya Bapa kita tidak sama dengan Bapa yang di surga. Jelas bumi langit lebih bedanya. Karena ya Bapa kita tidak maha sempurna, Bapa kita tidak maha tahu, Bapa kita yang di rumah mah terbatas. Maka Dia bisa salah. Tapi Bapa di surga ya tidak mungkin. Jadi kadang-kadang orang terlalu naif untuk mengambil ayat Alkitab, mengkomparnya, membandingkannya, lalu mau menjelaskannya, menafsirkannya terlalu melebar jauh ke kiri ke kanan sampai lari dari hakikat yang sesungguhnya. Surah-surah itu sebuah kebahayaan yang sangat menakutkan di dalam hidup kekristenan. Nah oleh karena itu saya pikir penting kita untuk sungguh-sungguh berpikir dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita melakoni hari-hari kita, menjalani kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ini perlu. ya. Jadi penting sebuah sikap kesahati-hatian di dalam kesaharian hidup kita sebagai orang percaya. Jadi mengenal Allah yang sempurna itu. Menjadi amat sangat penting Menjadi amat sangat perlu Nah aspek yang kedua yang perlu kita pahami Rencana Allah tidak mungkin gagal ya. Sekalipun kita tidak bisa memahaminya secara penuh Atau melihatnya itu secara hal yang gak mungkin ya. Rencana Allah tidak mungkin gagal Karena dia maha kuasa tadi Tetapi rencana Allah juga tidak mungkin gagal Sekalipun kita melihatnya sepertinya gagal Atau sulit atau tidak mungkin diwujudkan Kenapa? Seperti yang saya sudah bilang tadi. A maha besar, maka yang kedua saudara mesti kenal. Yaitu diri saudara, saya dan Anda. Kita ini manusia biasa ini. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan. Kita selalu berpikir A adalah baik, B adalah jelek. Ternyata bisa terbalik. Karena A baik itu cuma cocok dengan selera kita. Belum tentu kebenarannya begitu. Ya, jadi kita bisa salah pilih? Bisa. Banyak orang setelah menikah lalu berkata salah pilih sehingga terancam dalam perceraian, ya salah pilih bahkan soal nikah apalagi kalau soal salah pilih beli rumah salah pilih beli, beli mobil salah pilih beli apa dan segala macamnya biasa lah itu, oh, sampai menikah saja orang merasa salah pilih kok. Tetapi itu kita Tuhan tidak mungkin salah. Nah yang menjadi masalah kan bagaimana kita menyesuaikan diri sebagai orang yang bisa salah itu dengan Tuhan yang nggak bisa salah. Nah disinilah kita mesti belajar mengenal diri kita baik-baik. Jangan melevelkan Tuhan dengan diri kita lalu kita berpikir bisa negosiasi sama dia. Siapa kita? Kecuali Anda memang tidak mengenal dirimu lalu kau pikir kau hebat luar biasa sampai Tuhan pun harus tunduk padamu dan berubah. Atau mengubah rencananya. Bagi saya itu kejahatan. Dalam sebuah pengajaran karena akhirnya membawa orang pada sebuah kekacauan pengenalan. Ngerti. Jadi banyak sekali orang misalnya memberi contoh Iskia, memberi contoh Abraham negosiasi dengan Tuhan. Tapi gak dibaca konteksnya dan konsepnya baik-baik. Ya Tuhan yang berkenan menyatakan kepada Abraham. Jadi dia mau ngomong apa gak mau ngomong, suka-suka Tuhan. Tapi Tuhan mau ngomong sama Abraham, waktu dikasih tahu Abraham kaget Tuhan, apakah akan kau lakukan kalau ada orang benar di sana sekian? Pada akhirnya, apanya? Abraham kalau boleh Tuhan, jangan marah. Waduh Abraham ketakutan, tahu banget dia tidak layak untuk mempertanyakan. Tetapi Tuhan karena belas kasihan Memberitahukan kepada Abraham silakan apa yang mau kau katakan Bukan negosiasi lalu-alau berubah Karena sudum gomora tetap saja dibakar Abraham bilang kalau ada 10 orang bisa enggak Oh yes, enggak akan Tapi memang enggak ada satupun yang benar di situ Iya kan Kalau negosiasi kan ada satu nilai yang lain Nah kalau kasus Shizqiyah bagaimana Kita juga balik belajar Ingat tadi kasus Abraham Tuhan yang menyatakan diri Sementara kasus Shizqiyah Tuhan juga tidak berubah di situ Kan Pak berubah Tuhan Nabi kasih tahu dia mau mati tahu, tahu dia berdoa Lalu Nabi datang lagi Tuhan dengar doamu kamu tidak mati Pertanyaannya kan gampang sekali Ya untuk menggugurkan semuanya itu Emangnya sebelum Iskia berdoa Tuhan belum tahu dia akan berdoa Dia akan kaget dengar dia mau mati Lalu dia akan berdoa minta umur panjang pada Tuhan Emang Tuhan tidak tahu Yang tidak tahu kan Nabi yang disuruh Tuhan Karena dia pergi berdasarkan Tuhan perintah Tuhan tahu apa yang akan dilakukan Iskia Masa iya Tuhan bego dan bodoh Tidak tahu apa-apa Nah kecuali anda pikir begitu. Sehingga ini Tuhan berubah pada Iskia. Eh Iskia betul ya. Kayaknya plan ku salah deh. Waduh kawat sekali Tuhan seperti itu. Jadi jangan hina Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan itu yang saudara percaya yang bisa berubah-ubah. Ya silakan. Tapi itu bukan Tuhan Allah yang ada di dalam Alkitab. Ya, Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Dia Allah yang maha tahu dan tidak perlu diajari. Dia tahu sebelum kita meminta. Itu semua dayatnya. Nah jadi di dalam kasus iskia kasih karunia Tuhan Tuhan nyatakan tetapi ternyata kalau kita selusuri lagi hidup iskia kaget-kagetlah kita umur panjang membuat iskia membuat kesalahan lebih bagus umurnya usah panjang. Karena kemudian tidak ada catatan baik sesudah umur itu ditambahkan kan tetapi itu jadi pembelajaran pesannya pada kita adalah akhirnya kita belajar bukan soal umur panjang atau umur pendek kan tapi soal bagaimana kita hidup dan berkarya. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan pada kita. Tiap-tiap kasus itu kan unik pada dirinya Pada tiap orang nanti kita tinggal belajar Apa yang kita bisa belajar dari kasus itu Dari peristiwa itu di situ kita melihat betapa lemahnya kita sebagai manusia Sekaligus kita belajar melihat Betapa juga degilnya kita sebagai manusia Nah ini penting sosok yang kekasih Oleh karena itu Janganlah kemudian kita merasa diri kita terlalu hebat Terlalu luar biasa Sampai kita juga merasa Apa namanya Tuhan harus mencocokkan diri dengan kita Saya pikir ini adalah kesalahan-kesalahan yang cukup menakutkan Di dalam banyak kehidupan orang-orang Kristen Jadi perlu sebuah kehati-hatian untuk menyikapi hal-hal seperti ini Yang berikut yang perlu kita pikirkan saudara -saudara, Adalah bagaimana kalau kita melakukan di dalam kehidupan Kita memahami Allah yang tidak pernah gagal tadi Saya harus mengenal Allah yang sempurna Dan saya harus mengenal diri yang tidak sempurna Sehingga kalau ada muncul, muncul benturan muncul kesulitan memahami adalah hal yang wajar-wajar saja. Karena apa? Karena namanya juga saya manusia yang terbatas kan ya. Jadi kalau terbatas pengertian saya wajarlah. Ya ini itu toh. Saya kan manusia biasa-biasa saja. Kalau kemudian tidak mengerti apa Tuhan maksud, ya wajarlah. Kalau kemudian kecewa dan marah, wajarlah. Tapi sebaliknya kalau saya merasa surprise Tuhan menjawab pertanyaan saya ataupun kebutuhan saya, ya wajar juga, toh, karena nggak nyangka dapat. Seperti hiskia misalnya. Tapi jangan bilang terus hiskianya hebat, Tuhannya jadi sampai tergerak untuk berubah. Ya Itu pengajaran di mana Tuhan sudah berpindah. You are God, not God. Karena god yang di surga itu ternyata harus berubah karena kau. Jangan hina Tuhan itu. Dengan alasan iman kuat dan seterusnya. Itu ambisi diri yang sangat gila yang tidak mau lagi terbentung. Tapi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Ia selalu berkata dan memohon apapun. Tetapi, "Komah, Tuhan, apa yang ku pinta, apa yang ku mohon, bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi." Itu diajarkan Yesus tapi memang banyak orang sekarang tidak mengajarkan itu lagi akhirnya bukan kehendak Tuhan kehendakku yang jadi bahkan Tuhan pun disuruh berubah dinegosiasi lagi Sadis ya, nah, ya ini kengerian kengerian dari ajaran ajaran akhir zaman saudaraku ya kita akan melihat bagaimana Tuhan itu sudah mulai bergeser bukan Tuhan lagi tapi kita bukan keinginan Tuhan kehendak Tuhan yang jadi tapi kehendak kita Sehingga dua bapa kami itu pun Sudah ditabrak habis-habisan Jelas pembukaannya Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Bukan kehendakku Ya kan? Itu Yesus ajarkan Tapi entahlah Jangan-jangan orang-orang sekarang ini berpikir Pengkotbah sekarang berpikir Yesus itu salah semua kali ajarannya ya Sehingga perlu dikoreksi Saya tidak mengerti Tapi aku sangat percaya pada Tuhan Yesus Dan dia tidak mungkin salah Hah? Jadi kalau diajarkannya Ajaran ditinggalkannya Itulah kebenaran yang kekal saya lebih percaya pengkhotbah-pengkhotbah itu yang ngawur dan salah. Ya. Jadi di sini kita mesti belajar untuk mengerti itu. Nah, aspek yang ketiga, keterkejutan di dalam murid-murid. Rencana Allah tidak mungkin gagal bahkan dalam ketidakmungkinan menurut kita. Oke. Jadi rencana Allah tidak gagal, tidak akan pernah gagal bahkan dalam ketidakmungkinan kita. Ya? Maka di dalam peristiwa ketika Yesus berkata bahwa orang kaya susah masuk sorga, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Murid-muridnya shock. Ada beberapa aspek. Sosra ada yang berkata di Yerusalem itu kalau sudah sore semua pintu gerbang ditutup tinggal lubang kecil modelnya kayak kepala jarum begitu ya sehingga kalau orang mau masuk harus tiarap. Oke. Okay. Nah kalau orang bisa masuk tiarap itu ukurannya orang jadi itu namanya pintu darurat. Untuk memasukkan orang-orang karena pintu gerbang sudah ditutup kan kalau lagi perang kalau lewat dari situ orang kan susah, tak mungkin lewat dari pintu kecil kan. Nah, itu untuk menyelamatkan masuk ke dalam baru dikunci lagi. Tapi pintu pagar tidak mungkin karena kalau dibuka musuh bisa masuk sekaligus kira-kira begitu konsepnya. Ya, lalu dikatakan kalau unta dimasukkan situ yang nggak mungkin bisa karena bonggolnya unta sudah terlalu panjang. Jadi dia mau tiarap pun makin ke belakang punggungnya unta kan naik dan tinggi begitu. Jadi nggak mungkin dia bisa lewat. Ya, itu aspek satu tafsirnya. Yang kedua memang betul-betul Yesus -betul berbicara itu unta masuk lubang jarum ya letter lock dalam pengertian itu tentu tidak mungkin. Tetapi yang pertama pun kalau itu lubang jarum itu adalah lubang yang seperti kita pahami ya juga nggak mungkin kan gitu. Karena semua orang juga tahu yang pertama ataupun kedua tidak mungkin. Tinggal bentuk pendekatannya saja berbeda toh. Tapi inti sarinya ya konklusinya adalah bahwa itu adalah perkataan yang tidak mungkin. Oleh kerana itulah murid-murid kaget. Kalau begitu siapa yang bisa masuk surga ya. Betapa beratnya, betapa sulitnya. Seperti onta masuk Bang Jarum. Tetapi ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kebingungan mereka. bahwa hal itu tidak mungkin. Dan bagi saya pun dengan segera bisa menalar para murid-murid. lah iya dong benar gak mungkin lah itu. Karena walaupun onta itu bicara lubang jarum yang seperti kita bilang tadi pintu kecil itu. ya Itu pun apa namanya eh, sulit untuk membayangkannya kan tidak bisa lewat juga apalagi kalau itu letter lock tetapi memang ini semua mengatakan satu hal yang sangat luar biasa bagaimana keselamatan memang tidak mungkin bagi manusia dikerjakan oleh manusia sendiri iya <tuh> kan tidak mungkin tapi keselamatan itulah kasih karunia lah menjadi mungkin sampai alkitab bilang sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan kuubah menjadi putih seperti salju. Jadi, saudara-saudaraku, implikasi oleh Tuhan Yesus inilah menjadi perlu dalam kehidupan pergumulan kita bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu menjadi sangat menarik dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita itu harus diwarnai oleh satu kebenaran yang utuh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah ini penting Nah oleh karena itulah bagaimana hal-hal yang tidak mungkin tadi Memang tidak mungkin dalam ukuran kemanusiaan kita Tetapi menjadi mungkin dalam ukuran Allah Karena ingat yang pertama tadi Allah yang sempurna itu kan Sehingga tidak ada yang bisa membatasi dia Nah inilah menjadi kata kunci penting yang harusnya diperhatikan oleh tiap orang percaya kata kunci apa kata kunci yang penting untuk kita pahami bersama-sama kata kunci yang penting untuk kita mengerti untuk kita lakoni dalam kehidupan kita sehingga dengan demikian saudara-saudara kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dengan demikian kita bisa memenangkan kompetisi kehidupan ini ya nah ini menjadi sangat perlu ini menjadi sangat penting oleh karena itu oleh karena itu marak kita bersama-sama di dalam kehidupan keimanan kita sebagai orang percaya kita lakukan apa yang kehendak Tuhan itu sehingga kita tidak apa namanya itu terjebak pada tempat yang salah tetapi boleh betul-betul mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah ini perlu. Jadi di dalam hari-hari kita di dalam hidup kita biar ini kita kerjakan, biar ini kita lakoni sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkemenangan, Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi tidak ada rencana Allah yang gagal bahkan ketidakdalam ketidakmungkinan menurut kita seperti murid-murid kaget tadi itu. Ya. Tetapi memang kalau kita mau pikir lagi ya memang tidak mungkin lah bagi manusia bisa menyelamatkan dirinya karena akibat dosa manusia sudah mati pada dirinya kan begitu. Tidak bisa apa-apa tidak bisa berkehendak lagi dalam dosanya. Sampai Roh Kudus lah yang menyadarkan orang menginsapkan orangkan dosa sehingga keinsapan akan dosa pun bukan kesadaran manusiawinya tapi pertolongan Tuhan pertolongan Roh Tuhan. Maka dikatakan juga di dalam itu Yohanes 16 ya ayat 14. Dosa dikatakan lagi di dalam apa namanya? 1 Korintus 12 ayat 3. Mana mungkin kita bisa mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus itu juga. Jadi Roh Kudus memainkan peran yang sangat luar biasa menolong kita untuk sadar dosa dan mengaku percaya. Kita pada diri kita tidak mungkin. Maka masmur maupun Roma 3 apa Roma Pasal tiga, Paulus juga mengatakan, bukan manusia itu sudah terlibat dalam dosa yang sangat dalam, hancur pada dirinya. Tidak ada satupun mencari alat, tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada satu orang pun yang baik. ya Kita semua ini hanya pencemar, penumpah darah. Itu yang dikatakan Tuhan sebelum kita mengenal dia. Nah jadi suruh saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harusnya kita pahami, itu yang harusnya kita sadari. Tapi kenapa sih Pak banyak orang berbeda-beda Ada yang bilang gila, ada yang bilang gitu Ya maafkan saya Seberapa banyak saudara baca Alkitab untuk mengerti sebuah konklusinya Ah itu penting izinkan saya untuk mengingatkan Bahawa ada satu orang ya Atau dua orang lah Membaca surat yang sama Tetapi kemudian Kesimpulannya berbeda Atau tiga kita bilang Ya yang pertama itu ada tiga lembar lah surat ini, jadi ada tiga orang yang baca. Yang pertama terima surat yang sama seorang laki-laki, ya di sebelah sana juga laki-laki, sebelah sana laki-laki dari satu perempuan kirim surat. Katakan langgap saja mereka punya affair, lalu tiga-tiganya nggak tahu. Suratnya itu adalah memuji pertama, lembaran itu memuji-muji ojek oh, kekasihku kau sangat luar biasa, kau bertanggung jawab, penuh dedikasi, kau seorang yang berani, ganteng dan seterusnya. Dia. Wah, langsung yang satu begitu gembiranya Tutup itu surat yeah, yeah, Dia lompat-lompat, dia lempar itu kertas Dia lompat-lompat kegirangan luar biasa Karena dia dipuji-puji oleh ceweknya Seneng kan? Yang kedua, dia senyum-senyum Ketawa, senyum Tapi penasaran langsung buka alaman kedua Apa kira-kira isinya ya? baru dia agak sedikit muram wajahnya terus dia enggak lanjutkan surat yang ketiga. Kenapa lembar ketiga tidak dia lanjutkan? Lembar kedua mengatakan ya semua itu tapi sulit dipertahankan karena orang tuaku tidak setuju dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita tidak mungkin lagi menjadi sangat sulit untuk bersatu. Wah, dia kecewa, marah. Aku dikianati. Aku ini, aku itu. Dia kecewa marah. Saudara. Dia banting. Bayangkan. Surat yang sama sudah dua kesimpulan. Yang satu cuma baca satu halaman, tidak baca duanya lagi. Yang satu sampai laman dua, tidak baca tiga lagi, dia tidak kuat, dia rasa dianati. Tapi yang tiga dia serius, dia baca terus lagi. Apa laman ketiga? Hanya dia nangis. Dari tertawa dia sedih, dia nangis. Kenapa halaman ketiga berbunyi? Oh Memang orang tuaku tak mengizinkan aku denganmu. Tapi aku tidak mungkin terpisah darimu, aku tidak mampu hidup sendiri. Karena itu sudah aku ambil keputusan. Waktu surat ini tiba padamu, aku sudah tidak lagi ada di dunia. Wah, dia nangis luar biasa. Karena mengerti cinta dari kekasihnya. Ah, yang satu marah kecewa apa, gembira luar biasa. Tapi tidak baca surat berikutnya, gembira karena dipuji-puji. Yang kedua nangis sedih karena rasa dianati. Yang ketiga justru yang menemukan cinta sejati. Kenapa? Karena dia baca sampai halaman tiga dan selesai. Maafkan saya saudaraku Tidak semua orang membaca Alkitab dan sampai selesai Membolak balik dan menyelidiki terus menerus Baca sana, comot sana, comot Ayat ini, comot ayat itu Sudah berani bicara, makanya banyak salah Jadi Allah tidak mungkin gagal dalam rencananya Tapi yang ada Kita kurang lengkap membaca suratnya Ah, ayat, ayat suci itu loh Alkitab itu Dan yang tak mungkin menurut kita tetap mungkin menurut dia Alkitab menyaksikannya Terlalu banyak kisah dan ceritanya Tapi terlalu sedikit yang kita baca dan kita tahu Karena itu mulailah belajar mencintai Tuhan lebih, Alkitab lebih Supaya saudara tahu dengan lebih baik lagi Betapa Allah memang betul Rencananya tidak pernah gagal Amin. Mari kita berdoa kami bersyukur kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terus tolong tuntun pimpin kami di hidup kami. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam tiap-tiap langkah kami. Supaya makin nari kami makin mengerti. Makin menyadari betapa Engkau ada yang hidup-hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami. Kalau kami seringkali meragukan-Mu mempertanyakan-Mu. Terus tolong tuntun pimpin kami. Dalam nama yesus Kristus Tuhan. Buatlah kami memahami menyadari sepenuhnya betapa Engkau tidak pernah gagal. Ajar kami mengerti dan mengimani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 tiga email dipama_ayasan@yahoo.com dipama_ayasan@yahoo.com sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati.